Rakaat yang kelima dari sholat duhur Tapi ini kita katakan penambah Atau menambah yang kurang Kalau menambah yang kurang misalnya apa nah, Baru tiga rakaat sholat asar nah, Itu kemudian sudah salam nah, Itu kan menambah nah, Ada penambahan sesudahnya menambah ini nah, Itu termasuk salah satu dari Adanya sebab nah, sujud sahwi Maka kalau penambahan Penambahan di sini, Apabila dilakukan dengan sengaja Maka itu tidak sah sholatnya jadi kalau sengaja menambah uh, Saya pengen sholat subuh kenapa cuma 2 rakaat? Saya pengennya 7 Kurang itu kalau cuma 2 ya kan? Nah ini apa uh, Pengen menambah di dalam sholat Sholat subuh pengen ditambah Jadi 3 rakaat atau 5 Maka itu tidak sah karena kesengajaan Sengaja pengen Saya pengen ngapain saya sholat Saya pengen sholat maghrib itu Bukan cuma 3, 5 Saya pengen sholat asar Nah, jangan 4 ya kan delapan. Nah, itu nggak boleh. Kita katakan kalau kesengajaan itu tidak, nah, tidak dibolehkan. Kemudian bagaimana kalau sengaja? Sengaja tadi apa? Kalau sengaja itu kesengajaan, maka itu kita katakan itu tidak, tidak sa solatnya. Bagaimana kalau dia lupa? Nah, kalau lupa, nah, lupa misalnya apa? Penambahan. Kalau lupa penambahan, maka kita lihat kalau lupanya itu sudah waktunya lama. Waktunya lama, maka sudah di, dimaafkan, insya Allah dimaafkan dan tidak ada tidak ada hukum bagi dia. Misalnya dia baru ingatnya sekarang, sekarang baru ingat. Ternyata tadi saya sholat subuh 3 rakaat. Ya kan? Sekarang baru ingat tadi sholat subuh 3 rakaat. Maka apa hukum orang yang seperti ini lupa? Ya kita katakan ya sudah, insya Allah dimaafkan, ya kan? insya Allah di, dimaafkan. Artinya tidak perlu dia mengulangi sholat subuh saat ini Itu adalah apa? Kalau ah, dia lupa Oh saya ingat Waduh saya ingat setahun yang lalu saya sholat isya itu 5 rokaat ya kan? oh, Setahun yang lalu baru ingatnya sekarang Kalau dia pernah sholat isya 5 rokaat ah, Apa yang dia lakukan? Ya sudah kita katakan tidak ada hukum bagi dia Jadi penambahan sholat itu sudah dimaafkan Bagaimana kalau dia ingatnya Ingatnya itu misalnya baru baru saja, nah, baru saja sekarang kita baru selesai sholat asar misalnya sholat sholat tasar, jadi baru salam assalamualaikum assalamualaikum terus dia ingat loh, ini kan rakaat yang kelima dari sholat asar misalnya, ini kan dia baru ingat setelah selesai sholat ternyata itu adalah rakaat yang kelima dari sholat asar maka apa yang kita lakukan adalah langsung sujud sahwi dua kali langsung begitu ingatnya pada saat itu penambahan maka langsung dia sujud sahwi dua kali kemudian salam kemudian salam ini kalau terjadi penambahan atau misalnya terjadi penambahan yang kurang kalau menambah yang kurang misalnya dia sholat asar baru tiga rakaat terus dikasih tahu sama makmumnya pak imam kita ini sholat asar baru tiga rakaat oh iya saya merasa sudah empat ya? ya kan nggak tiga ya kan mana buktinya tiga ya kan ya kan? sudah salam itu tiga nah, tanya betul enggak jama kalau saya ini sholat asar tiga rakaat semuanya mengatakan iya ah itu berarti apa yang imamnya yang keliru kalau begitu apa menambah ah menambah yang kurang kalau menambah yang kurang ini itu adalah terjadi penambahan kemudian dia menambah satu rakaat dia langsung menghadap ke arah jama di menghadap Menghadapkan ke kiblat Kemudian dia uh, Menambah satu rakaat Kemudian salam Setelah itu baru sujud sahwi Dua kali kemudian salam Ini kita katakan sujud sahwi Kalau terjadi penambahan Dalil yang menunjukkan adalah apa nah, Bisa dilihat di, di buku itu Bahwa Nabi SAW Itu pernah sholat duhur lima rakaat Nabi SAW pernah sholat duhur lima rakaat Kemudian Abdullah Dalam hadis Abdullah Mas'ud Kemudian eh, ditanya Azizah Nabi Sallallahu, Apakah engkau menambah? Apakah solat ini ditambah ya Rasulullah? Kemudian kal wamazak apa yang saya tambah itu? Solat tahamisan. Engkau telah solat duhur lima rakaat. Kemudian Nabi Sallam tanya betul saya solat duhur lima rakaat kalunaam. Para sahabat mengatakan iya. Engkau telah solat duhur lima rakaat. Maka apa? Nah, Nabi Sallam langsung menghadap para kiblat, kemudian sujud dua kali, nah, kemudian apa? Eh, setelah itu salam. Ini uh, keifiyah tata cara sujud sahwi Demikian juga ketika Nabi SAW menambah yang kurang uh, Satu hari dalam hadith Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah salat asar Itu hanya dua rakaat Nabi SAW pernah salat asar dua rakaat Kemudian uh, dua rakaat salam uh, Dua rakaat salam wah oh, Para sahabat kan para sahabat nggak ada yang berani negur, kenapa? Karena mereka meyakini apa yang dilakukan oleh Nabi itu dianggap sebuah syariat. Jadi apa yang dikerjakan oleh Nabi itu dianggap syariat, sehingga para sahabat keluar dari pintu-pintu masjid sambil mengatakan, uh Rasulullah mengkosong solat, Rasulullah mengkosong solat, ya kan, Rasulullah itu sudah dadanya bergejolak, ada apa dengan saya ini ya kan? Akhirnya Rasulullah Sallam berdiri bersandar di salah satu tiang, kemudian berpikir kesalahan apa yang terjadi pada dirinya. Tapi para sahabat sudah keluar dari pintu-pintu masjid. Rasulullah mengkosor solat. Rasulullah mengkosor solat. Kita solat asar ini kosor. Kemarin-kemarin nah, itu empat. Sehari ini kok kita solatnya asarnya dua rakaat. Nah, Rasulullah s.a.w. Kemudian ada di situ ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lainnya. Kemudian ada seorang sahabat yang memberanikan diri namanya Zul Yadeen. Dia mengatakan ya Rasulullah, aku siratis solat amn asid. Ya Rasulullah, apakah solat ini dikosor? Atau engkau lupa ya Rasulullah. Apa kata Nabi saw. Walam aksor, walam ansa. Saya tidak kosor dan saya tidak lupa. Ah, balas nasid. Kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah. Kemudian apa? Untuk menyatakan Rasulullah yang keliru, Rasulullah tanya. Akamaya kulo zuljadein. Betul apa yang dikatakan zuljadein? Bahawa saya ini lupa. Lalu naam. Semua para sahabat mengatakan iya. Engkau telah lupa ya Rasulullah. Engkau telah sholat asar dua rakaat. Kemudian apa? Nah, kemudian Rasulullah Sallam berdiri menghadap rukiblat dan menambah dua rakaat kemudian salam kemudian sujud sahwi dua kali kemudian salam. Ini adalah apa namanya e, sebab sujud sahwi yang pertama adalah penambahan dan kalau penambahan penam, menambah menambah rakaat di dalam solat atau menambah yang kurang di dalam solat sujud sahwinya itu adalah setelah salam. Jadi sujud sahwinya itu letaknya di mana? Setelah salam. Itu kalau penambahan itu terjadi. Terjadinya itu setelah salam sujud sahwi. Ya kan? Ada pun sujud sahwi sebagaimana. Sujud di dalam sholat. Dua kali sujud. Bacaan juga sama dengan bacaan sujud. Ya kan? Bacaan sama sebagaimana bacaan sujud. Tidak ada bacaan khusus. Ada pun ada yang mengatakan bacaan secara khusus dua sujud sahwi. Subahanamallayana muwalayasu hada hadisun ta'ib. Ini adalah hadisnya do'ib tidak bisa dijadikan uh, hujah untuk menunjukkan Apa namanya syariatnya dibaca uh, doa sujud ketika di dalam Baik di dalam sholat maupun ketika sujud sahwi Jadi yang dibaca sebagaimana sujud di dalam sholat Kemudian uh, ini adalah apa uh, Kita katakan penambahan Sebab yang kedua Sebab yang kedua dari sujud sahwi adalah pengurangan Jadi enakas en Jadi pengurangan Nah pengurangan di sini kita katakan adalah apa? Jadi mengurangi, baik itu mengurangi yang rukun maupun mengurangi yang wajib Kalau yang mengurangi, kalau pengurangan pada rukun Itu sujud sahwinya setelah salam Tapi kalau pengurangan pada yang wajib Maka sujud sahwinya adalah sebelum salam Itu kalau pengurangan Misalnya begini uh, Salat duhur, dia lupa sujud yang kedua Dari rakaat yang kedua Misalnya dia lupa Salat duhur dia lupa pada rakaat yang ketiga dia baru ingat loh saya tadi sujudnya itu baru satu kali pada rakaat yang kedua dia lupa kalau ah, sujudnya itu hanya satu kali ya kan mestinya sujud berapa dua kali ya kan tapi dia lupa satu ini berarti pengurangan apa ini pengurangan apa apa yang kurang di sini sujud sujud termasuk apa rukun atau wajib rukun berarti pengurangan rukun. Ingat kalau pengurangan rukun berarti sujud sahwinya nanti setelah salam. Tapi kalau meninggalkan yang wajib karena lupa, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tipe apa yang kita lakukan ketika kita sujud, kita lupa pada sujud yang kedua dan rakaat yang kedua, maka apa? Ya, kita katakan adalah apa? Kita batalkan rakaat yang kedua. Kita batalkan rakaat yang kedua, jadikan rakaat yang ketiga sebagai rakaat yang pertama, eh rakaat yang ketiga sebagai rakaat yang kedua, kan rakaat yang kedua batal. Batal kenapa? Karena di situ sujudnya hanya satu kali, iya kan? Dia telah meninggalkan rukun, meninggalkan rukun itu kan apa? Termasuk batal, berarti rakaat itu yang batal, rakaat yang ketiga dijadikan sebagai rakaat yang kedua, iya kan? Kalau menjadikan rakaat yang ketiga sebagai rakaat yang kedua, kan berarti di situ ada penambahan, iya kan? Ada apa penambahannya di situ? Tahiyat, iya kan? Ada penambahan adalah tahiyat karena dia rakaat yang ketiga kan tadi sudah tahiyat awal. Tapi baru ingat kalau rakaat yang kedua sujud yang kedua itu apa? Dia belum, dia lupa kalau sujudnya hanya satu kali. Maka apa namanya? Maka dia teruskan, menjadikan rakaat yang ketiga sebagai rakaat yang kedua. Ya sudah berarti dia apa? Dia menyempurnakan sampai empat. Setelah itu apa? Salam. Baru kemudian sujud sahwi dua kali. Baru kemudian salam. Paham maksudnya dia? Ya? Type ini eh, kalau pengurangan yang rukun. Kalau mengurangi yang rukun. Kalau mengurangi yang uh, kalau pengurangan pada yang wajib, pengurangan yang wajib, maka sujud sahwinya itu adalah sebelum salam. Contohnya misalnya apa? Dalam hadis dari Malik mendu buhayna uh, Nabi saw. Salam pernah salat duhur, Salat Nabi saw. Salam az Zuhra. Fakhamah minar rakate ini ini walam yajlis. Dan Nabi saw. Salam itu adalah apa? Uh, beliau kemudian apa? Beliau pada Rekat yang kedua dari sholat duhur Itu kan mestinya apa? Tahiyat awal iya kan? Tapi beliau lupa Kemudian berdiri rakat yang ketiga Dari sholat duhur Dan para sahabat hari ini ikut berdiri Dan mereka kemudian apa? Mem menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi SAW Ketika sedang sholat Kemudian apa? Fasajadah sajadah ta'ini Qobla yusallim Dan beliau kemudian sujud sahwi dua kali Kemudian salam Ini kalau terjadi pengurangan. Yang wajib itu contohnya misalnya tahiyat awal bacaan doa sujud, bacaan doa ruku, iya kan? Misalnya apa? Misalnya seseorang ruku, yang dibaca subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala ketika ruku, subhana rabbiyal ala, kemudian sami allah liman hamida. Nah, terus ingat. Kalau ingat, kalau dia tadi ketika ruk rukunya itu yang dibaca doa sujud, bukan doa ruku, berarti apa? Maka nanti sujud sahwinya di mana? Sebelum Salam. Jadi dia nggak usah dia teruskan sholatnya, cuma nanti karena dia tidak membaca yang wajib bacaan doa ruku, dia ganti dengan apa namanya, maka kemudian apa, dia sujud sahwi itu sebelum salam. Tapi ini adalah apa, kalau terjadi pengurangan, kita katakan adalah apa, pengurangan di situ kalau meninggalkan yang rukun, maka sujud sahwinya sesudah salam. Kalau pengurangannya itu pada yang wajib, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Kemudian sebab yang ketiga dari sujud sahwi Itu adalah ragu-ragu ragu Aosak ragu -ragu, Atau ragu-ragu Ragu-ragu nah, Kita katakan juga ada dua Ada ragu-ragu yang Ada ragu-ragu yang dia mampu Dia mampu menguatkan Menguatkan Ada ragu-ragu yang dia tidak mampu menguatkan Maksudnya Ragu-ragu misalnya ini Contoh misalnya dia sholat duhur Atau sholat asar Uh, seorang sholat asar kemudian dia bingung ini raka ini tiga apa empat ya ini rakaat yang ketiga apa empat tiga empat tiga empat tiga empat bingung ragu-ragu namanya maka ketika dia ragu-ragu ini rakaat yang ketiga atau empat ah kemudian dia bisa kalau dia bisa menguatkan menguatkan itu maksudnya dia langsung apa namanya memorinya dilihat ke belakang ah uh, ini tiga apa empat setelah dia Mikir-mikir, wah -mikir, oh, ya tadi saya baca, saya tadi barusan tahiyat awal, ya kan? Saya tadi barusan tahiyat awal, berarti neraka yang keberapa? Tiga. Nah, dia baru, dia ini namanya bisa menguatkan, ya kan? Dia bisa menguatkan karena ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ini ini rakaat yang ketiga yang kuat. Kenapa? Karena dia ingatnya saya barusan tahiyat awal. Oh, ini berarti rakaat yang ketiga. Nah, kalau dia bisa menguatkan salah satu dari dua perkara. Dari dua Maksudnya tiga apa empat Dia bisa menguatkan bahwa ini tiga Atau ini empat Ini rakaat yang keempat Dia bisa menguatkan Maka sujud sahwinya itu setelah salam Sujud sahwinya itu setelah salam Jadi kalau bisa menguatkan salah satu dari dua perkara Maka sujud sahwinya mana? Setelah salam Tapi kalau ragu-ragu Ragu-ragunya ragu tidak bisa menguatkan Tiga empat, tiga empat Wah tiga juga kuat empat juga kuat dan tidak bisa menguatkan salah satunya. Kalau dia tidak bisa menguatkan tiga sampai dia bingung sampai keringat dingin juga dia mikir ini tiga apa empat tiga apa empat tiga empat ya kan? Karena dia sholat bingung dia ya. Maka apa namanya? Maka kaidah mengatakan apa? Ah dalam hadis Rina bissalam maka apa namanya? Faljat rahih ashab. Tinggalkan yang ragu-ragu. Kalau tiga empat yang ragu-ragu yang mana? Rakat yang keempat, niya kan? Walia beni alamastaykon. Ambil yang yakin. Yang yakinnya mana? Yang tiga, niya kan? Ambil yang tiga. Ah, berarti apa? Tinggalkan yang meragukan. Berarti yang rakatnya paling tinggi. Ambil yang meyakinkan itu rakatnya yang paling rendah. Nah, kemudian dia teruskan. Dia teruskan sampai salam. Nah, suju sawinya di mana? Sesudah salam atau sebelum salam? Suju sawinya adalah sebelum salam. Sebelum Salam. Sebagaimana hadis dari Abi Sayyid al Hudri radhiyallahu taalaanhu, ista'ka hadu kumfi salati. Apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam solatnya, maka apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Walia terahiyasshak, tinggalkan yang meragukan. Walia bni alamas ambil yang meyakinkan, yaitu yang rakaat yang paling sedikit. Kemudian setelah itu apa? Dia teruskan. Nah, dia teruskan solatnya. Nah, kemudian apa? Fasa jadasa jadate ini kobla yusalim. Kemudian sujud sahwi itu dilakukan sebelum sebelum salam. Kalaupun sholatnya itu lima rakaat, kalaupun misalnya sholatnya lima rakaat, maka sujud sahwi itu yang menggenapkan. Seandainya sholatnya itu sudah sempurna empat, ah berarti setan gagal menggoda, ya kan? Setan itu gagal menggoda sholatnya seorang seorang hamba, sebagaimana hadis dari Abu Sayyid Talhah radhiyallahu taala anhu. Nah, sebagaimana disebutkan di buku juga, wakala idzasyka dukum pisolatihi falamiyadri kamsholla. Apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam solatnya, dia tidak tahu berapa rakat yang telah dia lakukan, tiga atau empat. Walia terakhir tinggalkan yang meragukan, walia bniyalamastekon dan ambillah yang meyakinkan. Thum mayasjud saja date ini Kemudian dia sujud dua kali sebelum salam. Baikkan asallah homsan. Sandarnya pun dia solat lima rakat syafa'na salatahu maka sujud sahwi itu yang menggenapkan wa ingkana tamaman tamaman seandainya pun dia salat sudah sempurna artinya 4 rakaat kana ta tarjimal lisaitan maka sujud sahwi itu membuat setan tidak suka artinya setan apa namanya sujud sahwi itu yang membuat setan itu tidak tidak suka artinya benci karena dia tidak berhasil menggoda salatnya seorang seorang hamba Tip ini adalah Pak, eh, kita katakan sujud eh, sebab adanya sujud sahwi tadi sudah ada tiga dan ada yang sebelum, ada yang sesudah dan ada yang ada yang sebelum, ada yang sesudah. Kapan sesudah? Eh, kapan sujud sahwi dilakukan sesudah salam? Ah yang pertama Pak, ketika penambahan. Yang kedua ketika ketika apa? Pengurangan yang rukun. Yang ketiga apa? Ketika ragu-ragu yang Yang mampu menguatkan Iya kan Taip, Sekarang kapan sujud sahwi sebelum salam Yang pertama Ketika terjadi pengurangan yang wajib Yang kedua Ketika ragu-ragu yang Tidak bisa menguatkan salah satu dari dua perkara Jadi ini letaknya Sekarang bagaimana kalau Seseorang itu terjadi dua lupa Di dalam sholat Terjadi penambahan dan juga lupa tahiyat awal. Ya kan? Seorang itu sholat seseorang sholat duhur misalnya, dia lupa tahiyat awal, tapi dia sholatnya juga lima rokaat. Berarti ada dua apa? Ada penambahan, ada pengurangan, Iya kan? Sekarang pertanyaannya, sujud sahwinya di mana? Sujud sawinya di mana? A. Sebelum salam. B. Sesudah salam. Ya kan? C. Terserah mau sebelum mau sesudah ya karpe karpe saya atau uh, manusia kemudian yang d misalnya apa namanya uh, apa namanya type uh, kalau misalnya pilihan karena ada beberapa pilihan ya kan ada beberapa pilihan uh, atau boleh kita mengatakan pak uh, wajib wajib itu sesudah salam uh, kemudian e wajib sebelum salam kalau A tadi wa, boleh sebelum salam, ha, kalau D apa B tadi sesudah boleh sesudah salam, ha, kalau C terserah mau sebelum atau sesudah, D wajib sesudah, E wajib sebelum. Kira-kira pilih yang mana? Kalau kasus ha, terjadi pengurangan dan sekaligus penambahan, ha, pilih yang mana? Pilihannya ada lima. Iya kan? Hah? Pilihannya apa? Cari pilihan yang ganjil. Namanya orang ganjil yang mana yang ganjil? C. Ya sudah, itu yang betul. Iya kan? Kan semua dalam dalam apa perhitungan itu? Kalau ini kok sama semua boleh ini wajib sama-sama itu berarti nggak ada yang benar. Iya kan? Berarti yang betul adalah boleh dilakukan sebelum dan boleh dilakukan sesudah. Salam. Ta'ala nakal. Sekarang begini, kalau seorang itu niatnya sholat witir 3 rakaat. Eh, niatnya sholat witir 1 rakaat. Dia niat sholat witir 1 rakaat. Ya kan? Witir 1 rakaat boleh apa tidak? Boleh kan? Dia niatnya 1 rakaat, tapi dia lupa berdiri rakaat yang kedua. Dia berdiri, "Loh, saya kan tadi 1 witir 1 rakaat. Kemudian ya lah saya teruskan ketiga sekalian." ya kan saya teruskan ke rakaat yang ketiga sekalian karena tiga rakaat sekaligus boleh kan ah uh, uh, pilihannya apa uh, a misalnya apa uh, tidak ada sujud sahwi b sujud sahwi sesudah salam c sujud sahwi sebelum salam kemudian uh, d uh, mau sebelum atau sesudah terserah Ya kan? terserah mau sebelum atau sesudah. Kemudian eh semuanya salah lah. Kira-kira mana yang betul? Hah? Ah tidak ada sujud sahwi Itu tidak ada. Kenapa? Karena dia uh, satu tiga itu sholat witir. Ya kan satu tiga adalah sholat witir. taala alam. Tapi yang kedua sujud yang kedua adalah sujud yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendapati apa? Ha, mendapati ayat-ayat as-sajdah Jadi sujud yang dilakukan ketika mendapati ayat-ayat as-sajdah Ini namanya sujud tilawah. tilawa ha, Jadi sujud tilawah adalah sujud yang, di, yang dilakukan ketika mendapati ayat-ayat as-sajdah Dan ayat as-sajdah di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 15 Ada menyebutkan ada 14, ada yang menyebutkan 15 Sebenarnya khilaf ini uh, khilaf yang uh, apa namanya Eh uh, mau 14 mau 15 sebenarnya itu sama. Cuma 14 itu kenapa? Karena ada dalam surah Al-Hajj itu dua kali sujud sahwi dihitung satu. Tapi ulama yang lain menghitung bahwa itu adalah dua. Hah, dalam surah Al-Hajj itu cuma ada ada dua sujud sahwi. Kemudian apa? E, sujud sahwi ini eh, sujud tilawah. Sujud tilawah atau sebelumnya saya gini. Dari tiga sujud, dari tiga sujud Tiga sujud ya, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Yang tidak ada khilaf kalau termasuk salat, yang tidak ada khilaf kalau sujud yang termasuk salat adalah apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu tidak ada khilaf kalau apa? Kalau yang tergolong salat itu hanya sujud sahwi. Itu tidak ada khilaf ya kalau itu termasuk apa namanya? Termasuk yang yang terhitung salat. Ini yang eh, Tidak ada khilaf kalau itu terhitung sholat Kemudian tidak ada khilaf diantara para ulama Kalau sujud yang tidak terhitung sholat Sujud yang tidak terhitung sholat sama sekali adalah apa? Sujud syukur Itu bukan terhitung sholat sama sekali Kemudian yang ketiga Ada sujud yang di dalam sholat Ada sujud yang di luar sholat Yaitu sujud tilawah. Kalau sujud tilawah ada yang sujud tilawah yang dilakukan di dalam solat, ada sujud tilawah yang dilakukan di luar solat, ya kan? Kalau sujud tilawah dilakukan di dalam solat, maka ya artinya mengikuti syarat-syarat solat, -syarat mengikuti syarat-syarat solat -syarat kalau dilakukan di di dalam solat. Tapi kalau di luar solat, maka tidak harus mengikuti syarat-syarat so -syarat solat. Misalnya kita membaca ayat asyhadah di luar solat, boleh nggak tidak menghadap araqiblat? Ya boleh, ya kan? Boleh tidak menghadap arah kiblat? Kita sujud menghadap ke timur boleh ketika sujud tilawah. Tapi kalau sujud di dalam sujud tilawah di dalam salat, boleh enggak menghadap ke timur? Ya enggak boleh, dia harus menghadap ke arah kiblat, kan gitu kan? Artinya dia harus mengikuti syarat salat. Kemudian ketika kita uh, syarat kalau itu dilakukan di dalam salat harus mengikuti syarat-syarat salat, -syarat misalnya apa? menutup aurat. Tapi ketika di luar salat, sujud tilawah dia membaca ayat, dia pengin sujud, harus menutup aurat? Tidak. Karena Karena bukan mengikuti sholat, karena bukan terhitung sholat. Kalau bukan terhitung sholat, maka syarat-syarat sholat tidak tidak terpenuhi. Misalnya apa? Eh, apa namanya? Dia tidak menutup aurat, tidak menutup aurat. Dia membaca Al-Quran hanya pakai sarung tok misalnya, sarungan saja. Kemudian dia membaca saja doa. Nah, dia pingin sujud. Nah, maka apa? Sudah langsung sujud aja. Nah, dia belum tidak menutup aurat. Dan sujud eh, tilawah itu juga tidak disyaratkan harus toharo ya kan kalau itu di luar salat lah ya kalau di luar salat tidak harus dilakukan wudu dulu baru kemudian eh, apa namanya sujud tilawat tidak tapi kalau di dalam salat ya harus ya kan tapi itu harus mengikuti ah uh, salat adapun bacaan sujud tilawat itu sebagaimana bacaan di dalam sujud salat nah, sebagaimana bacaan di dalam salat apa bacaan sujud di dalam salat subhana rabbiyal ala atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika atau sajada wajhiyal ladzi khalaqahu atau fatabarakallahu atau apa namanya allahumma allahummahtutani bihawisra waqtubliya biha ajra apa wa jaalha indaka zakara ini adalah bacaan-bacaan yang dilakukan Dibaca ketika sedang Baik itu sujud sahwi Sujud di dalam sholat Maupun sujud syukur maupun sujud tilawah Ini adalah apa Dan bedanya sujud sahwi Sujud sahwi dengan sujud tilawah Kalau sujud sahwi Itu adalah termasuk di dalam sholat Artinya tidak ada sama sekali di luar sholat Kemudian yang kedua Perbedaan yang kedua sujud tilawah dengan sujud sahwi Yang kedua apa Nah, kalau tadi yang pertama perbedaannya sujud sahwi di dalam sholat, kalau sujud tilawah ada yang di dalam sholat, ada yang di luar sholat. Perbedaan yang kedua, perbedaan itu perbedaan yang pertama. Yang kedua apa perbedaan yang kedua? Ah, kalau sujud sahwi harus mengikuti syarat-syarat sholat, ya kan? Harus mengikuti syarat-syarat sholat. Kalau sujud tilawah nah, tidak harus mengikuti syarat-syarat sholat. Ketika di luar sholat. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga ha? Sebabnya Kalau sujud sahwi sebabnya ada tiga Penambahan, pengurangan dan ragu-ragu-ragu Kalau sujud tilawah sebabnya karena membaca ayat as -sajdah. Karena mendapati ayat-ayat as -sajdah. Kemudian yang keempat Perbedaan yang keempat Sujud sahwi, sujud tilawah Adalah apa? Haa? Uh, tata caranya sujudnya sama persis. Kalau persamaan sujudnya sama persis, ya kan? Ya kita katakan sujud pada tujuh anggota badan. Kalau sujud tilawah nanti cuma lima, ya enggak, ya kan? Tetap sama. Sujud pada tujuh anggota badan. Perbedaannya adalah apa? Kalau sujud sahwi dua kali, kalau sujud tilawah hanya satu kali sujud. Itu perbedaan antara uh, sujud tilawah dengan sujud uh, apa? Sahwi. Kemudian sujud yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapati nikmat yang tidak berulang dan juga terhindar dari bahaya yang tidak berulang. Ini eh, sujud syukur, sujud sebagai rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya dan itu tidak berulang. Dan begini juga apa? Terhindar dari bahaya dan bahaya itu juga tidak berulang, iya kan? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kan ada dua. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada dua, ada nikmat yang berulang, ada nikmat yang tidak berulang. Nikmat yang berulang contohnya apa? Melihat, ini kan berkali-kali, iya kan? Bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa memegang, bisa berjalan, bisa duduk, bisa tidur, bisa apa namanya? ngentut, itu kan termasuk nikmat yang berulang. Bisa makan, itu nikmat yang berulang. Bisa menghirup udara, masih bisa mendapati malam siang itu kan nikmat yang berulang. Ini namanya nikmat yang berulang. Dia dapat apa namanya berulang. Ini kita katakan adalah nikmat yang kalau nikmat yang berulang itu tidak ada syariatnya sujud syukur. Nikmat yang berulang tidak ada syariatnya sujud syukur. Yang ada itu adalah ya kita katakan syukur. Syukur itu dengan apa namanya? Ya, dengan ucapan. Alhamdulillah saya masih bisa melihat. Alhamdulillah saya masih bisa mendengar. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Alhamdulillah saya masih bisa memegang. Allah, eh, alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Alhamdulillah saya masih bisa duduk, bisa tidur, bisa bisa ngentut, bisa kita katakan semuanya adalah apa? Nikmat yang berulang itu dengan ucapan. Iya kan? Ada lagi jangan jangan pakai yo oh, kalau dengan perbuatan ah, syukurnya bawa kacang sukro ini eh, nggak juga karena ada santri biasanya kalau santri kalau pengen rasa terima kasih ya bawa kacang sukro kesini ya eh, kan itu enggak ya eh, kan eh, apa namanya ya ucapan eh, perbuatan ya adalah dengan perbuatan tipe ini adalah apa kalau nikmat yang berulang maka tidak ada syariatnya sujud syukur maka kalau ada orang yang sujud syukur setelah selesai sholat Fardu Setelah sholat wajib kita dapati ada orang selesai sholat wajib kemudian dia sujud dua kali, sujudnya dua kali. Kalau ditanya sujud, sujud dua kali ini atau sujud satu kali, ini sujud apa? Sujud syukur sebagai rasa terima kasih bahwa dia bisa sholat. Tidak, ini tidak ada syariatnya karena sholat bisa sholat itu termasuk nikmat yang berulang atau tidak berulang. Nikmat yang berulang, iya kan? Kalau nikmat yang berulang maka tidak ada syariatnya sujud, syukur. Kapan itu sujud syukur? Ya ketika nikmat itu tidak berulang. Contohnya apa misalnya tadinya dia tidak bisa melihat, tiba-tiba bisa melihat. Itu kan nikmat yang tidak berulang, iya kan? Nikmat yang tidak berulang, maka apa namanya dia bersyukur. Alhamdulillah, iya kan. Ketika dia bisa apa namanya tiba-tiba uh, uh, dapat undian, uh, belanja di Merota kampus dapat undian, uh, rumah misalnya. Iya kan? Dapat undian rumah atau mobil atau uh, uang cash sekian, maka itu adalah nikmat yang berulang atau tidak? Ini yang tidak berulang. Kalau dia yang tidak berulang ya sudah kita katakan itu sujud syukur, ya kan? Suju syukur. Antum tiba-tiba dapat beasiswa. Beasiswa itu termasuk, ya kan? Bisa uh, beasiswa uh, tadinya kepingin uh, melanjutkan perguruan tinggi, melanjutkan lagi S2, S3 misalnya, ya kan? Kemudian dia pingin melanjutkan kemudian apa? Tidak ada biaya sama sekali. Tapi begitu ada yang nawari, itu kan nemat. Nemat yang berulang atau tidak? Ini tidak berulang. Maka pak sujud syukur, nah itu sebagai rasa uh, kita katakan sujud syukur itu baru bisa dilakukan ketika mendapatkan nikmat yang tidak, tidak berulang, ya kan? Nikmat yang tidak berulang ini baru ada syariatnya sujud syukur, ya kan? Seperti, seperti misalnya gini, ada Ikhwan, ada Ikhwan, uh, ketika sudah melamar, sudah melamar, ini kasus ya, ini kasus, ketika dia sudah melamar, ada si sudah, sudah terjadi kesepakatan. Bahwa pada tanggal sekian akan terjadi akad nikah Ternyata si laki-laki gak datang Sampai hari jamnya mau ni akad nikah gak datang sama sekali Tidak ada kabar, tidak ada apa sama sekali gak ada kabar Sudah gelisah ya kan Coba dari pihak perempuan gelisah apa tidak Hah? Ternyata calon pengantin pria gak datang Padahal itu sudah undangan sudah disebar Makanan sudah siap ya kan? Tamu-tamu undangan sudah pada datang Ternyata Ah, si laki-lakinya gak datang Tidak ada kabar sama sekali Gak datang Dan memang gak datang Kemudian apa? Gelisah Wah gelisah gimana ini? ya kan Akhirnya kemudian apa? Ah, diumumkan Siapa yang siap jadi pengantin laki-laki Di jamaah Diumumkan siapa yang siap jadi pengantin laki-laki Hari ini Pada saat ini Ini kan yang namanya undangan ah Ini ikhwan nah, Ini kan yang menikah akhwat Ya kan? Ihwan ini sudah pada datang, ah, yang kemudian sudah yang yang bujang-bujang langsung oh, kamu yo kamu yo pada nunjuk-nunjuk, akhirnya ada satu ihwan yang memberanikan diri saya langsung akad nikah pada saat itu kita katakan ini sujud syukur karena nikmat yang tidak berulang, ya kan? ya kan? sujud syukur tidak karena nikmat yang tidak berulang tidak punya persiapan dah punya apa ya kan tidak bawa tidak bawa apa-apa, ya kan tahu sudah ada makanan, ya kan tidak membawa apa namanya cuma membawa modal KTP kemudian dicatat oleh apa namanya Pak Naib ya kan kawannya hanya mencatat sesuai dengan KTP yang ada nanti surat-suratnya belakangan yang penting akad nikah pada saat ini dan itu nikmat amal shollo ya kan tidak punya modal apa apa sudah nikah ya kan dan sekarang sudah punya anak berapa ya kan ada di Jogja ini Nah, itu nikmat yang masyaallah itu nikmat yang uh, yang wajib dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya enggak ada istilah bilang apa yang akhwa juga tidak pernah dia lihat, enggak pernah ada sama sekali, enggak ada enggak ada ini, tapi ya sudah karena apa namanya uh, memang laki-lakinya enggak datang ya kan akhirnya diumumkan siapa yang siap. Ya kan daripada malu, ya kan. akhirnya siap. Jadi, ya kan? sudah punya anak kalau enggak salah Lima ya kan. Tapi ini adalah apa? Eh, nikmat yang tidak berulang atau terhindar dari bahaya yang tidak berulang. Ditabrak sepur masih hidup. Wah, itu nikmat yang berulang atau tidak ini? Hah? Ditabrak sepur dia masih hidup. Hah? Bisa berulang atau tidak? Yang kedua kalinya ditabrak sepur belum tentu dia hidup. Iya kan? Ditabrak sepur kok masih hidup. Naik pesawat, baling-balingnya apa rusak satu. Wah, itu kan mengkhawatirkan, tapi dia bisa selamat. Nah, selamat ini apa? termasuk nikmat yang nikmat yang apa? terhindar dari bahaya yang tidak berulang. Karena kalau yang kedua baling-balingnya sebelah kiri mati, belum tentu dia bisa selamat. Iya kan? Ini adalah apa? nikmat yang terhindar dari bahaya. Maka itu adalah sujud ya kita katakan sujud syukur. Jadi syukur sujud yang dia itu apa? terhindar dari bahaya. Nah, yang itu tidak tidak berulang. Karena tidak bahaya itu kalau ter, terulang yang kedua kalinya belum tentu dia bisa selamat. Tep ini adalah uh, sujud syukur Maka dinamakan apa, uh, apa namanya Sujud syukur itu hanya disyariatkan Ketika mendapatkan nikmat yang tidak berulang Atau terhindar dari bahaya yang tidak Yang tidak uh, berulang Dan sujud syukur ini tidak ada khilaf Kalau bukan termasuk sholat Kalau bukan termasuk sholat Maka tidak mengikuti syarat-syarat sholat Maka sujud syukur boleh tidak menutup Aorot, boleh tidak menghadap para kiblat Tidak boleh tidak toharo, boleh tidak apa namanya apa cara-cara solat, misalnya tidak harus masuk waktu, ya kan tidak tidak harus menutup aurat, tidak ya kita katakan dia cuma apa namanya tidak menutup aurat misalnya, kemudian yang tidak wudu tidak tidak wudu tidak menghadap araqiblat ya kita katakan karena sujud syukur ini bukan termasuk solat. Tapi saya kira itu berkaitan dengan sujud. Yang berikutnya berkaitan dengan Pembatal-pembatal sholat nah, Bab selanjutnya adalah pembatal sholat Pembatal sholat nah Ini ada beberapa yang pertama Pertama pembatal sholat itu adalah meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat sholat Kalau meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat sholat Maka itu adalah apa? Itu adalah pembatal sholat Contohnya apa? Sholat tidak menutup aurat Sanggah sholatnya nah, Tidak sah sholatnya Iya kan? Uh, sholat tidak menutup aurat artinya kan, maka tidak sah sholatnya. Artinya kecuali dalam kondisi darurat ya, kita tidak bicara yang darurat, kita bicara yang normal-normal saja. Maka pertanyaannya selalu yang normal. Saya selalu mengatakan apa? Kalau bertanya itu yang normal-normal saja. Kalau ada orang tanya lagi di rumah sakit tidak bisa bangun, tidak bisa ini, nah, tidak bisa menghadap rakaiblat terus, gimana sholatnya? Sudah fataku masatatum, ya kan? Jadi jangan ditanyakan. Kalau tanya itu, kalau yang normal. Maka kita katakan adalah apa e, Meninggalkan satu syarat dari syarat sholat, sholat Itu tidak sah sholatnya Meninggalkan apa misalnya niat Niat itu tidak ada niat di dalam sholat Sangka sholatnya tidak Ia kan Atau misalnya tidak e, Sekarang sholat maghrib sangka sholatnya Tidak kenapa Karena belum masuk waktu Kemudian e, sekarang sholat Duhur sangka sholatnya Hah? Kenapa Karena sudah habis waktunya Iya kan Kemudian eh, apa namanya tidak menghadap araqiblas? Sangka sholatnya tidak. Tidak toharos? Sangka sholatnya tidak. Masih ada najasa di kantongnya? Nah, ada najasa di pakaiannya? Sangka sholatnya tidak. Kenapa? Karena syarat sholat meninggalkan satu syarat dari syarat sholat itu adalah apa? Eh, itu adalah pembatal sholat. Yang kedua, pembatal sholat yang kedua adalah eh, meninggalkan satu rukun dari rukun sholat meninggalkan rukun dari rukun solat, sengaja atau tidak sengaja. misalnya apa? tidak membaca al-fatihah sangka solatnya? tidak, ya kan? tidak rukuh sangka solatnya? tidak. tidak sujud sangka solatnya? tidak, ya kan? tidak duduk diantara dua sujud, tidak mau salam sangka solatnya? tidak mau solawat sangka solatnya? tidak, ya kan? solat kok tidak mau salam, ya kan? Nah, itu gimana dia mau solat? Kapan selesainya Sholat tidak mau takbiratul ihram Sanggah sholatnya nah, Karena ingin mendapati rukunya imam Dia langsung ruku Dia tidak takbir Sanggah sholatnya tidak sah sholatnya dari awal Kenapa? Karena tidak ada takbiratul ihram Karena takbiratul ihram nah termasuk rukun Teh Ini yang kedua Pembatal sholat yang kedua adalah meninggalkan satu rukun dari rukun sholat Yang ketiga Meninggalkan satu wajib dari wajib sholat dengan sengaja Kalau meninggalkan satu wajib dari wajib sholat dengan sengaja maka itu adalah pembatal contohnya apa sengaja meninggalkan tahiyat awal ya kan sengaja tidak mau membaca doa ruku sengaja tidak mau membaca doa sujud sengaja tidak mau membaca doa diantara dua sujud sengaja tidak mau membaca solawat nah, apa namanya sengaja tidak mau apa namanya uh, eh yang wajib ya kan nah, tidak mau membaca apalagi doa atau berlindung dari empat Sengaja tidak mau berdoa berlindung dari empat perkara Maka para ulama menyatakan tidak sah Karena kesengajaan Kalau wajib itu Batal itu kalau ditinggalkan dengan Sengaja Kalau rukun sengaja atau tidak sengaja itu adalah apa? Pembatal Karena kita katakan ini apa? Perbedaan rukun dengan wajib apa tadi? Apa perbedaan rukun dengan wajib? Kalau rukun Ah, ha? sengaja atau tidak sengaja batal. Kalau wajib, yang batal kalau sengaja, ya kan? Yang batal kalau sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Yang kedua apa perbedaan? Ah, ha? kalau rukun harus diganti, ya kan? Meninggalkan rukun kan harus di, diganti. Kalau meninggalkan wajib, ah, ha? tidak perlu diganti. Cukup dengan diganti dengan sujud sahwi. Itu perbedaan antara rukun dengan wajib. Kalau rukun dengan syarat Apa perbedaannya rukun dengan syarat Kalau syarat Di luar iya kan? Di luar sholat Kalau rukun Di dalam sholat Perbedaan yang kedua nah, Perbedaan yang kedua Syarat dengan rukun nah, Meninggalkan syarat Rukun dengan syarat kalau syarat Apa Apa syarat Kalau ditinggalkan syarat Sama sekali dianggap tidak ada sholat Tidak ada sholat ya kan? Kalau meninggalkan syarat Kalau meninggalkan rukun nah Tetap ada sholat Cuma apa Tadi eh, Ada yang batal keseluruhan Ada yang cuma sebagian Iya kan ada yang sebagian ada yang kalau syarat itu tidak ada ya keseluruhannya batal ya kan keseluruhan semua salat itu menjadi batal tapi kalau rukun ada yang keseluruhan ada yang sebagian contohnya tadi sebagian apa lupa sujud yang kedua dia ingatnya pada rakaat yang ketiga maka rakaat yang ketiga dijadikan sebagai rakaat yang kedua kan tidak mem, tidak harus mengulangi dari awal salatnya ya kan cukup dia mengganti rakaat itu saja yang batal tapi dia tetap meneruskan Sholat. Tapi kalau tidak menutup aurat nah Bukan cuma rakaat yang pertama Kedua ketiga empat semuanya batal Iya kan Ini perbedaan antara syarat dengan uh, Rukun Taip. Kemudian perbe Apa namanya uh, Pembatal sholat yang keempat Pembatal sholat yang keempat adalah Wabil kalami amdan Wabil kalami Amdan, sengaja ngobrol Sengaja berbicara Maka sengaja berbicara ini batal salatnya. Iya kan? Allahu Akbar. Ah, temannya yang kanan disenggol. Disenggol. Namanya siapa, Mas? Nah. nah ya kan? Tinggalnya di mana? Kos-kosannya di mana? Iya kan? Nah, kuliahnya di fakultas mana, Mas? Iya kan? Eh, enggak boleh, iya kan? Ini termasuk batal kalau sengaja ngobrol. Nah, kemudian sengaja ngobrol. Kemudian yang lain sth, diam. Jangan, iya kan? Ini lagi salat ini, diam ini juga ngobrol ya kan suruh, di, suruh orang lain diam dia sendiri yang ngobrol ya kan itu juga nggak boleh karena itu ngobrol dengan sengaja kalau ngobrol dengan sengaja maka ini nah ini para ulama menyikatnya gini berbicara itu kan apa namanya berbicara mengeluarkan bacaan mengeluarkan apa kata-kata yang itu mengandung makna ya kan? misalnya salah satu termasuk pembatal sholat ketika dia membaca membaca membaca tulisan Wah, tulisannya wah, sarungnya kok Samarinda. Wah, Samarinda dibaca Samarinda enggak boleh itu ber, ngobrol namanya. Sengaja kalau dia tahu ada tulisan di belakang sarungnya ada tulisannya di bawah Samarinda ya jangan dibaca. Ya, walaupun tulisannya Samarinda, bacanya Samarinda tapi jangan di jangan dibaca karena itu kalau dibaca Samarinda itu batal. Kok enggak kok enggak apa namanya ada lagi tulisan ini mereknya 210. Nah, 210 kok ada merek sarung 210 kan? Langsung dia mikir, kenapa enggak 212 apa geni Iya <SILENCIO> kan? Wah. Ini. ini kok 210 ya kan? Ini kok apa namanya? Sarungnya atlas. Wah, sarung saya Wadimor. Iya kan? <SILENCIO> nah, itu enggak boleh. Itu ngobrol namanya. Walaupun itu sendiri, itu enggak boleh. Apalagi sampai baca koran. Ya kan? Baca koran, di depannya kan ada baju kaos koran. Tempel-tempelan koran Korannya miring dia juga miring Ada tulisan dibaca Tulisan Dagadu ah, Tulisannya yang baca tulisan ini ketek Ayo Masa yang di belakangnya baca tulisan Ada tulisan di belakang kaos Yang tuli, yang baca tulisan ini ketek Ini kita katakan adalah apa nah, Kalau dibaca gak boleh Karena membaca itu termasuk ngobrol itu termasuk ngobrol, itu nggak boleh dilakukan dan itu termasuk pembatal, nah, termasuk pembatal sholat. Tapi ada yang berbicara yang kita katakan kalau bukan kesengajaan maka itu bukan pembatal, kalau bukan sengaja maka bukan pembatal. Seperti apa contohnya? Seperti yang kita lakukan, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sholat asar itu baru dua rakaat, sholat asar baru dua rakaat sudah salam, kan? Para sahabat ngobrol ya kan? Ngobrol dengan Rasulullah, Ya Rasulullah kamu lupa atau mengkosor sholat? Enggak, saya nggak lupa, saya nggak kosor. Nah, kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah Betul apa yang dikatakan Zuliyahdin bahawa saya lupa Iya nah, baru Nabi SAW menambah Nah ini ngobrol bukan kesengajaan Dia enggak bukan kesengajaan dan tinggal menambah dua rakat Habis itu kemudian sudut sahwi nah, Dua kali sesudah salam nah, Kemudian ada riwayat lagi yang lain Yang itu di awal masa Islam Hadis dari Muawiyah bin Al-Hakam Muawiyah bin Al-Hakam Ini riwayat dari Muawiyah bin Al-Hakam nah, Jadi ketika dia sholat bersama eh, sahabat nabi salah mengimami sholat Kemudian ada seorang sahabat itu bersin. Bersin, hasin. Sahabat yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak. Tapi Muawiyah bin al-Hakam sebelahnya, yarhamukallah. Iya <tik> kan? Sahabat ini bersin, nah Muawiyah mengatakan yarhamukallah. Kemudian yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, menoleh ke kiri. Dia menoleh ke kiri. Dia menoleh, iya kan? Kemudian sebelahnya Muawiyah Menoleh ke kanan Kemudian yang di belakangnya Di depannya Muawiyah Menoleh ke belakang Kemudian Muawiyah Karena dia Ini padahal sedang sholat lah ini Muawiyah mengatakan Masa'an hukum Ada apa dengan kalian? Kenapa saya dilihatin? Ada apa? Kenapa kalian melihat saya? Ada apa ini? Terus yang lain Maksudnya jangan ngobrol Maksudnya Kemudian yang lain mengingatkan. Ah kemudian ada apa dengan kalian? Muawiyah, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian apa namanya? Ada apa? Saya kok dilihatin ada apa ya kan? Kenapa saya ditegur ada apa? Ah kemudian dibiarkan. Ah kemudian Rasulullah ruku Begitu ruku baru sadar. Oh ruku langsung dia ruku semua. Begitu selesai sholat Nabi saw. Mengatakan sesungguhnya sholat ini tidak pantas dari ucapan-ucapan manusia. Sesungguhnya sholat ini adalah Di dalamnya hanya ada tasbih, takbir Kemudian kiraatul quran Hadis riwayat muslim Nah ini adalah apa? Dan Nabi SAW apakah menyuruh mengulangi mu'ayy binul haqam Mengulangi sholatnya? Tidak Kenapa? Karena itu bukan kesengajaan Kalau bukan kesengajaan maka boleh ngobrol Kita pernah lihat misalnya di Jogja Pernah gempa bumi di Jogja Sholat jumat lagi Sholat jumat, lagi sholat jumat Gempa bumi, ya kabur semua ya kan Pada keluar Nah, itu setelah gempa 2006, karena gempa susulan. Nah, setelah gempa 2000, 2006 kan gempa yang menghabiskan, menghabiskan Jogja ini yang khususnya bagian selatan. Tapi kita katakan ini adalah setelahnya itu kan ada gempa susulan. Hari Jumat lagi, pada kabur semuanya ngobrol ada apa ini merapi merapi ada yang bilang uh, sudah ini gempa bumi vulkanik atau tektonik kan rame-rame berbicara pada itu baru satu rakaat sholat Jumat kemudian begitu sudah selesai sudah masuk lagi kemudian menambah satu rakaat selesai baru salam karena ngobrol ini dianggap kita katakan bukan kesengajaan jadi bukan kesengajaan jadi berbicara dengan sengaja itu baru membatalkan yang ke yang kelima pembatal sholat yang kelima adalah al alcohkah tertawa terbahak-bahak tertawa jadi tertawa cekikian Termehe-mehe terbahak-bahak itu, itu sudah, ya kan. Semua jenis tertawa itu adalah pembatal salat. Nah, salat dia sebenarnya nahan ketawa, tapi karena sudah tidak kuat lepas, ya kan. Nah, itu, misalnya apa di depannya lagi ruku, celananya robek, ya kan. Yang di belakang itu kan cekikian, ya? mau ketawa mau ini, ya sudah akhirnya enggak kuat, nah, ketawa ini itu sudah batal, ya kan. Nah, sudah batal. Jadi ini kita katakan adalah apa? Uh, kalau tertawa itu sudah nah, membatalkan sholat Kemudian yang Kalau menangis Kalau lawan dari tertawa menangis Menangis pembatal sholat atau tidak? Tidak Kalau menangis tidak Menangis terseduh-seduh juga tidak Karena Nabi SAW pernah sholat Itu kazi ka sil mirjal Nabi SAW itu dadanya bergemuruh Seperti air yang baru mendidih jadi Nabi SAW ya kita katakan Abu Bakar Rasidik dari awal rokaat sampai akhir rokaat itu isinya nangis Karena Abu Bakar Rasidik radiyallahu talahu kan dikenal dengan gembeng Gembengan dia apa namanya sedikit-sedikit nangis gitu Abu Bakar Rasidik itu sedikit-sedikit nangis Jadi Abu Bakar Rasulullah itu sholat dari awal sampai akhir dia nangis Abu Bakar Jadi menunjukkan keimanannya tingkat keimanan Karena orang yang bisa menangis dalam sholat itu nikmat yang besar itu menunjukkan keimanan. Coba kita dalam salat berapa kali kita menangis dalam salat? Bisa dihitung. Iya kan? Sumur hidup, ya kan? 45 tahun kita masih bisa menghitung berapa kali kita menangis dalam salat. Tapi Abu Bakar dari sejak awal salat sampai akhir salat, hampir semuanya salat Lima waktu beliau adalah nangis. Makanya apa namanya? keimanan Abu Bakar tidak bisa digantikan, tidak sama dengan keimanan Umar bin Khattab, tidak sama dengan keimanan E, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu keistimewaan yang ada pada Abu Bakar. Orang yang paling bagus setelah para Nabi dan Rasul itu adalah Abu Bakar As Siddiq, radhiyallahu taala anhu. Teh kalau nangis bukan. Tapi kalau misalnya apa namanya mengerang kesakitan, sholat, aduh, aduh, aduh, iya kan? Sholat sambil menahan kesakitan, iya kan? Menahan sakit, kira-kira termasuk batal atau tidak? Ah? Ha? tidak jadi kalau mengerang kesakitan bukan termasuk pembatal sholat mengerang kesakitan misalnya aduh walaupun itu aduh aduh itu kan teri a d u h misalnya itu kan sudah uh, ucapan yang keluar dan mengandung arti mengandung makna maka itu tidak disebut berbicara tidak disebut uh, berbicara kenapa karena dia mengerang kesakitan aduh aduh ya kan atau apa yang sejenisnya yang mengerang kesakitan ya selain dari kalimat tadul pokoknya mengerang sakit yang luar biasa yang dia tidak kuat Padahal sedang sholat coba sedang sholat e, misalnya apa sembelit ya kan ah, sedang sholat kemudian apa menahan kentut yang sangat ya kan mulai <tuh> ah ah ya kan itu sudah ah, ah ini kan sudah termasuk apa ya kan padahal itu sedang sholat namanya menahan Menahan itu boleh dan itu bukan termasuk pembatal Menahan Jadi apa namanya Karena kesakitan yang Misalnya kesakitan atau memang tidak Tidak kuat menahan Tapi ini yang Kemudian pembatal sholat yang berikutnya adalah Al-harakal kasiroh Gerakan yang banyak secara uruf Gerakan itu banyak Gerakan itu banyak dikatakan banyak itu pembatal Karena ada riwayat yang menunjukkan Tiga kali gerakan itu pembatal Itu adalah riwayat yang do'if jiddan jadi kalau tiga kali gerakan itu adalah termasuk pembatal itu ada hadisnya sangat lemah tidak bisa dijadikan dalil. Maka untuk mengatakan gerakan itu banyak itu secara uruf ada uruf ditambahi urfan. Urfan itu adalah apa? Kalau memang ada hajat, ada hajat, ada, kepen, ada keperluan, ada kepentingan, walaupun itu banyak nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa. Misalnya memang gatel, ya kan? Garu, garu misalnya memang gatel. Garuk dari rakaat pertama kedua ketiga keempat Garuk, karena memang gatel kalau itu gatel ada hajat yang itu nggak masalah itu boleh ya kan misalnya aduh tangannya digigit semut digigit apa kemudian dia gatel dia garung nggak ada masalah ya kan? kalau memang itu ada hajat ada kepentingan nggak ada masalah tapi kalau tidak ada hajat nah ini yang kita katakan itu yang tidak ada urufnya tidak ada urufnya maka itu adalah batal ya kan habis apa namanya ah uh, ini kemudian iya kan ah uh, ini dari iya ini ini tidak tidak ada urufnya karena tidak ada hajat apalagi sampai kemudian apa namanya ya kita katakan uh, apalagi yang uh, misalnya yang cari kutu ya kan uh, ini di rambutnya semuanya di tangannya gerayang ini Cari kutunya ada kutu nggak? Oh dapat kutu pites, iya kan? Terus cari lagi ya? Itu nggak boleh itu secara uruf karena urufnya urufnya apa? Bukan sholat itu kan gerakan-gerakan yang tidak ada hajat. Cari kutu itu bukan hajat. Kalau cari kutu yang boleh di luar sholat, iya kan? Jangan di dalam sholat. Tapi kalau menggaru misalnya garu karena memang gatal itu boleh. Kalau itu ada hajat. Apalagi bermain-main dengan pakaian dengan badan itu gerakannya banyak itu batal. Misalnya apa? PCnya diputar-putar ngapain PC diputar-putar ya kan? PCnya kok sudah diputar-putar ada apa dengan PC diputar-putar ya kan? Kacamata dilepas dipakai, habis itu dilepas kantongin diambil lagi dipasang ya kan? Dipasang ada apa dengan kacamata ya kan? Ini bermain-main dengan dengan apa namanya e, pakaian ini kan pakaian yang masuk. Ini masuk dalam kategori pakaian karena yang dipakai. Ya kan? Bermain-main dengan jam ya kan? bermain-main dengan HP, wah ini ada ada wa masuk ini ya kan, ada wa masuk, ada Facebook masuk, Instagraman, Telegraman, eh, sudah ya kan, masuk semua kemudian di ada emailnya masuk, ya kan, dibaca itu nggak boleh, itu termasuk gerakan yang tidak ada hajat. Maka ini gerakan yang membatalkan sholat, gerakan yang membatalkan sholat atau kemudian apa, ha, ada telepon bunyi kemudian yang kan? sebentar ya lagi sholat, ya kan, itu nggak boleh ya kan. Uh, jadi bermain-main dengan uh, apa? Dengan yang dipakai atau bermain-main dengan anggota badan. Anggota badan itu misalnya apa? Misalnya ini. Nah, sedang sholat dari awal sholat sampai akhir cuma gini ya kan? Allahu Akbar Habis itu gini. Bunyi, ya kan? Ada bunyi, punya bunyi sampai uh, pernah nonton di YouTube rekor of Guinness jadi membunyikan tangan sampai seribu kali. Hitungan berapa menit nah, Kalau tidak salah hitungan Berapa satu menit itu berapa kali bisa bunyi Bunyi sampai Cuma gini-gini aja sampai uh, Bisa seribu kali Bisa seribu kali Nah ini kalau dibawa di dalam sholat itu membatal ya kan? Itu termasuk pembatal sholat Belum lagi misalnya ya. Apalagi sambil olahraga Sholat Allahu Akbar ya kan? Gerakannya kepala di Kemudian dipatahkan, iya kan? Diputar, diputar, sedang sholat, habis itu bunyi, iya kan? Ya kan? Kemudian kakinya ditendang-tendangi supaya bunyi, ya, itu juga nggak boleh. Ini gerakan-gerakan yang tidak ada hajat sebenarnya di dalam sholat, jadi nah, itu tidak boleh, nah, tidak boleh bermain-main kemudian apa namanya sampai jari jemari kaki juga dibunyikan. Nah, itu kalau di gerakannya itu banyak, artinya setiap prokat, setiap prokat, setiap prokat dibunyikan itu adalah ba batal Ini kita katakan adalah gerakan yang banyak uh, Urfan atau mutawalia Dan itu terus menerus Apalagi itu terus menerus Gerakan itu terus menerus Seperti misalnya ini kan membunyikan ini kan Gerakan terus menerus Habis tangan dibunyikan kemudian apa? Mulutnya dibunyikan Habis mulutnya kemudian kepalanya di Di apa namanya Ke kanan ke kiri di bawah Diputar di, Habis kepala kemudian belum ini Kemudian tangannya belum tangannya sudah selesai kakinya itu termasuk gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Termasuk gerakan yang membatalkan termasuk yang membatalkan sholat yang berikutnya adalah apa? Adalah makan dengan sengaja. Sholat kok makan dengan sengaja, ya kan? Nah, itu juga nggak boleh. Wah ini kebetulan ada permen satu di mod, ya kan? Permennya dibuka satu sedang sholat, itu nggak boleh. Sengaja maka itu batal. Tapi kalau tidak sengaja bukan pembatal. Atau misalnya ada Lagi habis sebelum makan apa Sebelum sholat Dia makan nasi Ternyata ada nasi sisa-sisa nasi di mulutnya Dicungkil pakai lidah Kemudian di eman-eman ditelan nah, Itu gak boleh Kalau lagi sholat gak boleh ya kan? Dicungkil ini kan ada sisa nasi Atau ada sililit nah, Dicungkil pakai lidah atau pakai tangan Kemudian wah dilihat ada satu nasi eman-eman Dicokot dimasukkan ke dalam perut ya gak boleh itu termasuk pembatal sholat Walaupun hanya satu biji nasi, kalau itu sengaja dilakukan untuk dimakan, maka itu adalah pembatal sholat. Itu tidak boleh di, di. Tapi kalau sholat bukan kesengajaan, misalnya apa dicungkil nasinya pakai lidah, dicungkil pakai lidah, ternyata sudah masuk ke tenggorokan, ya kan? Sudah masuk ke tenggorokan ya sudah, itu bukan pembatal sholat. Tef, itu adalah uh, pembatal sholat. Yang berikutnya adalah yang makruh di dalam sholat. Adapun yang makruh di dalam solat, yang pertama adalah al-tifat wissolat, menoleh di dalam solat. Menoleh di dalam solat itu adalah apa? Itu sudah menoleh ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. tolak toleh itu kan termasuk pembatal, eh, termasuk yang makruh di dalam solat. Tapi kalau itu sering, sering dan banyak, nah, maka itu pembatal. Kalau sering dan banyak, maka itu sudah membatalkan yang jelas menoleh, karena pandangan mata itu hanya pada lima ya di dalam sholat pandangan mata itu kan hanya pada tertuju lima yang pertama apa tempat sujud yang kedua isyarat ketika tahiyat yang ketiga ketika ruku kaki ya kan keempat ketika imam yang kelima ka'bah itu selain daripada lima ini itu makro hukumnya nah, makro hukumnya misalnya pak lihat ke atas kok kipasnya yang hidup cuma dua, ya kan? Oh tiga, ya kan? Ditung 4, ditung kipasnya di masjid ini cuma satu dua tiga empat, menoleh ke kanan itu nggak boleh itu termasuk yang makruh. Melihat oh lampunya yang ada berapa, ya kan? Ya kan? apalagi sampai ada tulisan kaligrafi. Sebenarnya para ulama kaligrafi itu nggak boleh karena itu mengganggu orang di dalam sholat. Kaligrafi itu termasuk mengganggu orang sholat karena bacanya bingung. Ini bacanya apa orang sholat lagi lihat sampai dipikir imamnya baca sedang ruku dia masih mikir bacaan apa namanya kaligrafi itu tulisannya apa begitu selesai sholat oh iya toh bacanya was-ta'iu nabi was sholat ternyata itu bacaannya itu setelah selesai sholat tapi ketika sedang sholat bingung dia ini, kan. ini adalah penolak itu termasuk yang tidak karena menoleh itu termasuk iktilasun yaitu sussetonim sholatil abdi sambaran seton kemudian yang makruh yang kedua al abbas Alabas itu bermain-main dengan badan, pakaian dan tempat. Alabas itu bermain-main dengan badan, dengan pakaian, dengan tempat itu termasuk yang makru Artinya bermain-main. Tapi kalau sering, maka itu adalah pembatal. Contoh bermain-main dengan PC, bermain dengan kacamata, bermain dengan jam tangan, bermain dengan HP, bermain dengan pakaian. Ia ya kan pakaiannya di bermain-main dengan pakaian. Uh, bermain-main dengan uh, pakaian itu dompetnya dikeluarin, ya kan? Dompetnya dikeluarin, dilihat dompetnya kok apa namanya itu nggak boleh di dalam solat atau misalnya mengeluarkan apa yang ada di dalam kantongnya apa yang uh, di kantongnya kunci dia keluarkan dikunci sambil korek kuping, nggak nah, ya boleh ya kan? Kita katakan adalah apa? Itu sedang solat bermain-main dengan uh, pakaian. Kemudian bermain-main dengan badan. Kalau ber, dengan badan kita katakan tadi seperti apa? E, iltifat menoleh itu kan bermain dengan badan. Bermain dengan membunyikan tangan. Ini kan termasuk yang ah, bermain-main dengan pakaian. Ah, dengan badannya. Kemudian tempat. Tempatnya juga bermain-main. Itu gak boleh. Bermain-main dengan tempat. Misalnya apa? Tempatnya geser ke kanan, ke kiri, mundur, maju. Itu gak boleh. Tempatnya sholat gak bisa dia bermain-main kecuali memang di situ ada hajat kalau ada hajat boleh tapi kalau tidak ada hajat maka tidak boleh dia nah, bermain-main dengan tempat kemudian yang, ke yang ketiga termasuk yang makruh di dalam solat yang ketiga wawadul liyat ala alal khalsyar jadi meletakkan tangan di atas pinggangnya berkaca pinggang solat Allahu akbar nah, shawpostengwanikarwaku ya kan? nah, ini nggak boleh ya kan ini solat uh, kita katakan kita ini sedang solat bukan sedang nantang Allah ya kan jadi apa namanya berkaca pinggang itu bukan eh, termasuk eh, yang makruh atau kemudian apa meletakkan tangan di atas diluruskan itu di atas eh, apa di pinggangnya di ini ini termasuk yang makruh hukumnya. Allahu akbar. Nah, kemudian diluruskan ke bawah. Artinya tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Kemudian yang berikutnya termasuk yang makruh yang berikutnya adalah tasbiqu asabihi. Tasbik ini namanya tasbik Tasbih artinya apa? Memasukkan jari-jemari tangan kanan ke dalam jemari-jemari jari-jemari tangan kiri. Jari-jemari tangan kiri dimasukkan ke dalam jari-jemari tangan kanan. Ini sedang sholat itu nggak boleh tasbih. Jadi tasbih ini nggak boleh. Termasuk yang makruh ada ini tasabu dengan orang-orang kufar. Kemudian yang berikutnya, termasuk yang makruh dalam sholat yang berikutnya adalah farqaatul ha. Farqa itu tadi yang membunyikan. Ini farqo artinya yang membunyikan jari-jemari tangan, kaki, kepala, telinga, hidung dibunyikan, kemudian giginya dibunyikan, kemudian apa namanya lehernya, badannya, semua badannya dibunyikan itu termasuk apa namanya mulutnya dibunyikan itu termasuk yang makruh hukumnya. Kemudian yang ke-6. Termasuk makruh yang ke-6 adalah duduknya seperti duduknya anjing. Kakikah alkalat duduknya anjing. Bagaimana duduknya anjing? Sebagaimana kita sebutkan ada dua bentuk. Ada dua bentuk duduknya anjing. Yang pertama kaki kiri dan kaki kanan dibentangkan ke belakang, ya kan? Kaki kiri dan kanan dibentangkan ke belakang. Kemudian duduk di atas kedua tumitnya. Paham ini? Hah? Kiri dan kanan dibentangkan ke belakang. Ini kaki kiri dan kanan dibentangkan ke belakang. Kemudian duduk di atas kedua tumitnya Ini duduk yang dilarang Itu termasuk duduknya anjing Kemudian yang kedua Itu adalah kaki kiri dan kaki kanan dibentangkan ke samping Kemudian duduk di atas tanah jadi ini seperti ini. Ini kita katakan adalah duduk yang uh, seperti menyerupai anjing. Kemudian yang makruh hukumnya yang berikutnya adalah. Ini ika ana ya, ika duduk ika itu ada dua macam, ada ika yang syar'i, ada ika yang tidak syar'i. Kalau yang tidak syar'i itu ada dua macam. Ada ika setan, ada ika al-kalb, hanya binatang. Ika yang syar' itu bagaimana? Ika, ika yang syar'i adalah kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Kiri dan kanan ditegakkan kemudian duduk di atas kedua tumitnya. Jadi ini namanya duduk ifa yang syar'i. Kanan dan kiri ditegakkan kemudian duduk di atas keduanya. Itu namanya ika yang syar'i. Kalau yang tidak syar'i, tadi ada yang menyerupai binatang, kalau yang menyerupai binatang tadi ada dua Ya kan? Yang kedua yang menyerupai setan. Menyerupai setan gimana? Kaki kiri dan kaki kanan dibentangkan ke samping, kemudian duduk di atas lantai atau di atas tanah, seperti ini. Paham ya? Itu duduknya, ada duduknya seton, ada duduk dan itu duduk seton termasuk duduk yang dilarang. Itu namanya ik'ah Jadi ik'ah itu ada yang syarih Ada yang tidak syarih Kalau yang syarih cuma satu, satu. Nah, Itu pun hanya duduk diantara dua sujud Kemudian yang berikutnya Termasuk yang makruh berikutnya adalah Melihat kepada yang bisa melalaikan di dalam sholat Melihat kepada apa yang melalaikan dia dari sholatnya Melihat kepada yang bisa melalaikan Dari sholatnya dia melihat, misalnya dia melihat tadi saya katakan pakaian orang lain diperhatikan, ya kan, baju batik yang diperhatikan baju batik tulisannya apa, ya kan, atau gambarnya itu apa, diperhatikan. Atau misalnya dia memperhatikan, artinya memalingkan apa yang bisa memalingkan yang bisa berpaling dia dari sholatnya. Dia melihat tadi sebagaimana saya katakan ada tulisan-tulisan, dia melihat sarung di depannya. Kemudian dia bandingkan oh sebelahnya lagi kok Wadimar, sebelahnya lagi Atlas, sebelahnya lagi Gajah Duduk. Ya kan? Sebelahnya lagi 210. Nah, sebelahnya lagi ini kok Cap Botol ya kan. Nah, ini apa namanya? Itu namanya memalingkan. Memalingkan apa yang eh, melihat kepada apa yang bisa memalingkan dia dari sholatnya maka itu termasuk ya makruh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Anas bin Malik dari Aisyah Nah dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sallallahu sedang salat, di gorden Aisyah itu berwarna-warni bercorak. Kemudian selesai salat Rasulullah mengatakan, "Ami tikirra miki ya Aisyah." Wahai Aisyah, singkirkan gorden nah gorden ini di hadapan saya. Bainaha alhatni anifan fi salati karena itu mengganggu saya di dalam salat saya. Karena pandangan matanya itu tertuju. Kemudian setelah itu oleh Aisyah diambil kemudian dijadikan sarung bantal. Ini kita katakan adalah apa? E, termasuk perkara yang e, makruh. Kemudian yang kedelapan termasuk perkara yang makruh dalam sholat itu adalah menahan dua jalan, menahan dua jalan, jalan depan dan jalan belakang, menahan kencing, menahan kentut, menahan buang air besar, itu adalah apa? Menahan termasuk yang makruh. Ya kan? Jadi tapi bukan pembatal ya, belum sampai membatalkan, kecuali kalau sudah keluar angin atau misalnya sudah pes atau sudah bunyi, ada bau atau kalau biasanya bau itu kalau tidak bersuara. Kalau yang bersuara biasanya nggak bau, ya kan. Tapi kalau bersuara dan bau, ya itu lebih berbahaya. Dan itu sudah apa namanya? Menahan dua jalan itu boleh, walaupun misalnya mulutnya komat kamit yang menahan tadi badannya ngulet, ya kan sambil nahan tangannya itu megang perutnya, megang apa namanya? Uh, kakinya diangkat, mulutnya sudah mulai, matanya sudah mulai gimana, ya kan? Uh, kita katakan ini adalah apa uh, Menahan itu termasuk boleh Kemudian menahan Termasuk juga yang makruh hukumnya adalah apa Apabila makanan sudah terhidangkan Ini yang ke sembilan Makanan sudah terhidang Dan ada keinginan untuk makan Jadi kalau makanan sudah dihidangkan Ada keinginan untuk makan Maka dia tetap sholat itu makruh Mestinya makan dulu Makan dulu baru kemudian apa? setelah itu baru dia sholat Karena apa Karena kita katakan lebih baik mikir sholat sedang makan daripada mikir makan ketika sedang sholat, ya kan? Kalau mikir makan sedang sholat, wah ini, waduh, habis nggak yuk, ya kan? Tadi itu sudah nasi panas, sayur rasm, ya, sambal terasi, yo, ikan asin lagi, ya kan? Waduh, ini habis nggak yuk? Itu nggak boleh. Jadi kita katakan itu makruh. Kenapa? Lebih baik, lebih baik mikir. Kalau sedang makan mikir sholat, wah ini, itu bagus ya kan? Masih mikir sholat sedang makan. Tapi kalau lagi sholat mikir makan Nah itu gak boleh, Gak bully gitu. Nah itu termasuk yang makro di dalam Nah di dalamnya Atau memikirkan eh, Termasuk juga yang memikirkan apa Makro di dalam sholat itu adalah Mencari barang hilang itu di dalam sholat Wah ini kalau kunci sholat, kuncinya hilang Gimana caranya? Sudah sholat gitu. Nyari kunci itu lewat sholat Karena ima saya katakan ada beberapa ada orang nyari kunci itu pertama di dalam wc karena wc itu khusu ya kan? cari kunci di wc dia masuk wc cari kunci pojok rumah semuanya dikelilingi tapi lewat iya kan atau di dalam sholat karena di dalam sholat itu bisa nyari kunci oh iya ketemu kuncinya nanti di sini selesai sholat itu nggak boleh jadi apa uh, kalau hadirnya makanan itu tidak boleh berdasarkan hadis dari nabi saw La solat atau bihatati toham tidak ada solat dengan hadirnya makanan. Wallahuahuwaidahfi alaikubasihan. Kemudian yang kesembilan atau ke sepuluh termasuk yang mageru di dalam solat itu adalah apa? Sikunya nempel ketika sujud. Sikunya nempel lantai ketika sujud. Jadi ketika sujud itu sikunya nempel lantai itu termasuk yang mageru. Yang sunnah apa? Yang sunnah ketika sedang sujud adalah sikunya di diangkat. Jadi jangan di sikunya nempel di lantai wallahu taala alam sampai sampai sini ada pertanyaan kami persilakan La bukan. Kalau itu ada hajat boleh berjalan. Kalau ada hajat termasuk yang dibolehkan berjalan. Kalau ada hajat boleh. Misalnya matikan mic, matikan mic. Dia buka pintu sambil kemudian apa matikan mic. Karena micnya lagi feedback tadi suaranya apa namanya mengganggu. Kemudian apa ini boleh. Sebagaimana dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah membuka pintu. Nabi SAW pernah membuka pintu sedang solat. Tapi pintunya di, solatnya di belakang pintu, kan waktu itu Rasulullah S.A.W sedang solat, kemudian Aisyah mengetuk pintu, mengetuk pintu, kemudian Rasulullah S.A.W bergeser, kemudian buka pintu, kemudian beliau menggeser, Aisyah masuk dan melihat Rasulullah SAW itu sedang solat. Jadi kalau ada hajat boleh, misalnya apa? Sedang solat menggendong anaknya, anaknya lagi jatuh, diangkat, berjalan mengangkat anaknya yang sedang jatuh boleh, misalnya. Dia membawa anak ketika sedang sholat, anaknya bermain-main jatuh, nah, itu mungkin jarahnya tiga langkah atau empat langkah dari dia. Dia berjalan, berjalan ngambil, ngangkat anaknya, kemudian dia berdirikan, kemudian dia kembali ke tempat sholatnya itu adalah boleh, karena berjalan ada hajat boleh. Kalau ada kepentingan itu adalah boleh. Apa namanya? Misalnya berjalan maju ke depan karena softnya e, apa namanya? Softnya di depan itu kosong, kemudian dia maju ke depan itu boleh. Ya kan, atau misalnya bergeser ke kanan karena softnya kosong, ya kan? Itu juga kita katakan boleh karena itu berjalan karena ada, ada hajat. Allahul Thalaaq ta Tapi ada pertanyaan saat, bukankah berlindung dari empat itu adalah sunnah? Ah, kalau yang menyatakan sunnah, kalau yang menyatakan wajib maka itu adalah wajib. Kalau di buku ini adalah wajib. Kalau di kita salikin bahwa berlindung dari empat itu adalah wajib. Apakah menahan syahwat juga termasuk hal yang dimakruhkan juga di dalam solat? Nah, kalau yang dimasukkan e, syahwat dalam arti e, apa namanya? Karena syahwat ini kita katakan apa? E, memikirkan si dia misalnya di dalam solat. Kalau memikirkan si dia di dalam solat termasuk yang makruh, ya kan? Memikirkan si dia tapi dia nya nggak memikirkannya, ya kan? Sepihak ya kan? Ini apa namanya? termasuk yang makruh. Ketika sedang sholat justru mestinya dia berdoa kepada Allah agar didekatkan kepadanya. Jangan di, jangan apa namanya dipikirkan, wah dia sedang apa yo, nggak boleh. Sedang apa yo sore ini, jangan jangan dia mikirkan saya. Padahal tidak memikirkan sama sekali ya kan. Ini kita katakan tidak boleh. Jadi sampai kemudian apa memikirkan ternyata ada syahwat itu termasuk yang makruh. Yang, yang kalau itu dilakukan dari awal raka sampai akhir raka itu bisa batal, bisa membatalkan Allah Taala. Ada pertanyaan yang berikutnya adalah mohon dijawab uh, Ustad satu. Wih, jika seandainya kita sholat berjamaah, ketika itu imam sedang ruku dan kita masbuk. Pertanyaannya, ketika itu kita sudah takbiratul ihram. Apakah kita wajib bersedekap dulu atau langsung ruku setelah takbiratul haram? Maka pada sini apa? Kalau kita masuk, kita datang, kemudian kita pertama itu adalah takbir, ini yang paling utama, takbir. Kalau mendapati rukunya imam agak lama, takbir, kemudian takbir lagi untuk ruku. Jadi dia takbiratul haram, kemudian takbir lagi untuk ruku. Ini adalah apa? Uh, artinya kalau dia takbirnya bersed, tentunya bersedekap. Ketika takbiratul ihram dia bersedekap, kemudian dia takbir lagi untuk ruku. Itu kalau bisa. Tapi kalau misalnya saya khawatir nanti kalau saya takbir yang kedua imamnya berdiri uh, bangkit dari ruku, maka saya cukup takbiratul ihram. Allahu akbar bersedekap, kemudian langsung ruku. Jadi tidak perlu lagi takbir. Kemudian kalau masih juga khawatir, nah saya masih khawatir. Maka langsung takbir, Allahu Akbar langsung ruku Jadi ada tiga opsi, Silakan memilih tinggal melihat kondisi keadaan Kalau imamnya baru ruku, maka dia bisa melakukan semuanya secara sempurna Maka itu lebih baik takbir, Allahu Akbar bersedekap Kemudian takbir lagi untuk ruku Ini adalah yang pertama Yang kedua, apakah ada sutra ketika selesai sholat berjamaah Kita masih mempunyai satu rakaat lagi ini masalah khilaf di antara para ulama masalah sutra ini, tapi sebenarnya makmum itu tidak ada sutra, tidak ada khilaf di antara para ulama kalau makmum itu tidak punya sutra, karena sutra nya makmum adalah sutra nya imam. Maka kalau makmum sudah apa namanya masbuk ya sudah selesaikan, nah, tidak perlu dia berusaha mencari sutra nggak ada masalah, tidak perlu dia mencari sutra karena makmum dia aslinya masbuk makmum dan makmum itu tidak ada sutra bagi dia. Mamum ada enggak sutra bagi? Tidak ada mamum yang ada sutra itu hanya berlaku untuk imam dan solat sendirian. Semua riwayat yang ada, semua dalil yang ada itu kan sutra itu hanya berlaku untuk siapa? Imam dan orang yang solat sendirian, ya kan? Ada enggak riwayat bahwa mamum itu cari sutra? Enggak ada. Kenapa? Karena riwayat Abdullah bin Abbas, radhiyallahu taalaanhuha mengatakan: "Akbarul toraqiban alahi marinatan". Waktu itu Nabi saw sedang solat di Mina, solat-solat di Mina berjamaah. Kemudian Abdullah bin Abbas datang, dia ya kan? Dia datang, dia melewati shof, melewati shof pakai apa naik keledai, melewati shof, kemudian dia ikat keledainya, kemudian dia melewati lagi shof, kemudian dia sholat. Kita katakan adalah apa dan artinya apa? Ada enggak sutroh? Ada enggak para sahabat yang menahan karena dia tidak ada sutrohnya? Enggak ada, ya kan? Jadi dalil menunjukkan bahwa mamum Ma itu tidak ada sutroh, karena sutrohnya mamum Ma itu adalah sutrohnya imam. Maka kita katakan tidak ada riwayat dalil yang menunjukkan bahwa makum itu harus cari sutra, apalagi sampai harus berjalan 5 meter di belakang sendirian. Wah di belakang sendirian nanti ada orang, -orang. dia pergi maju sampai ke depan, itu nggak ada hajat itu. Ya kan? Kita sudah katakan selesaikan apa yang dimana dia berdiri di situ. Kalau misalnya dia bergeser ke kiri dan ke kanan karena di situ ada sutra yang lebih bisa terjaga nggak ada masalah. Karena bergeser ke kiri ke kanan itu sedikit itu nggak ada masalah. Tapi kalau harus mencari sutra itu tidak ada Kewajiban bagi makmum untuk cari Cari sutra Karena ini masalah khilaf Karena di khilaf diantara para ulama Makmum pun juga tetap mendapati sutra Tapi pendapat kebanyakan dari ulama Bahwa makmum itu tidak tidak perlu mencari sutra bagi makmum Kenapa? Karena makmum itu aslinya tidak ada sutra Makmum itu aslinya tidak ada Yang ada sutra itu hanya berlaku untuk imam dan sholat sendirian Allahu Taala Aalam. Saya kira itu yang boleh sampaikan. Uh, aku lupa lihat atas nama Allahalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.